Man, kum menik. Kum menik. Man, Jangan ribet. Kamu mendapatkan ketimun pahit? Ya, buang saja. Ada semak berduri di jalan setapak yang kamu lalui? Ya, berputar saja. Itu saja yang kamu perlu tahu. Jangan menuntut penjelasan. Kenapa ada hal tidak menyenangkan? Ini mereka yang mengerti sesungguhnya dunia seperti apa akan mentertawakanmu. Seperti tukang kayu yang melihat kamu kaget karena ada banyak debu hasil gergaji di tempat kerjanya. Atau tukang sepatu melihat kamu kaget karena banyak sampah kulit sisa di tempat kerjanya. Marcus Aurelius, Meditations. Quote ini bagi saya luar biasa. Selain ternyata kebagian ketimun pahit itu sudah menjadi masalah dari 2000 tahun yang lalu, Quote ini mengingatkan saya kepada mendiang Gus Dur dengan kata-kata terkenalnya. Gitu aja kok repot. Ternyata, Sudah ribuan tahun manusia senang membesar-besarkan perkara kecil dalam hidup. Akibatnya, ada banyak waktu dan energi terbuang percuma untuk sesuatu yang sebenarnya sepele. Ini adalah satu tips dari filosofi teras untuk memiliki mental yang lebih kuat, yaitu tidak membesar-besarkan masalah dan segera fokus pada apa yang bisa dilakukan. Marcus Aurelius menyampaikan bahwa pada dasarnya hidup ini memang penuh dengan hal-hal gak enak, itu sudah fakta. Jika kita marah-marah atau sedih untuk semua hal yang tidak enak dan tidak nyaman, itu sama konyolnya dengan seseorang yang mengunjungi bengkel tukang kayu dan heran kenapa banyak sampah kayu di situ. Life sucks, kata orang bule. Jika memang giliran kita untuk tertimpa masalah tidak enak yang sepele, ya terima saja. Gak penting juga untuk diperdebatkan eksistensinya. Kamu makan di restoran dan mendapati ada lalat di sub kamu? Ya tinggal minta ganti atau di-cancel. Menghabiskan setengah jam berikutnya untuk mengomel dan memperdebatkan mengapa harus ada lalat di dalam sup, atau mengapa ada lalat di dalam restoran, atau bahkan mengapa harus ada lalat di dunia ini adalah pemborosan energi, waktu, dan juga mungkin mengurangi kebahagiaan teman makan kamu. Of course, kamu bisa memberi restoran tersebut review jelek di internet, dan ini masuk kendali kamu, tapi toh tidak mengubah sejarah bahwa seekor lalat pernah mandi di sup kamu, jadi tidak perlu gusar terlalu lama. Daftar hal tidak nyaman di dunia yang sepele ada begitu banyaknya, dan jika dihitung, mungkin jumlah kejadian tidak enak di dalam hidup jauh lebih banyak dari yang enak. Antrean ATM panjang di akhir bulan, macet, daging steak yang tidak dimasak sempurna, sate yang hangus, cucian yang rusak oleh simba, polisi cepek yang malah bikin macet, dosen yang random banget kalau memberi nilai, politisi yang ngomong sembarangan, follower yang senang mencela, dan lain-lain. Seperti Gus Dur, Stoisisme menganjurkan di banyak situasi untuk cukup menghindari dan mencari solusinya, tidak perlu menghabiskan energi untuk meributkannya. Seringkali, banyak masalah sepele tidak perlu dicari solusinya, cukup dihindari, seperti sekadar membuang ketimun pahit atau mengambil jalan memutar. Gitu aja kok repot. Satu hal penting untuk selalu diingat, tingkat perhatian kita harus sebanding dengan objek perhatian kita. Sebaiknya kamu tidak memberikan kepada hal-hal remeh waktu lebih banyak dari selayaknya. Marcus Aurelius, Meditations Berikut kali kita ingin ngedumel, marah, kesal, sedih, jengkel berlama-lama, dipikirkan dulu. Is it really worth my time and energy? Apakah objek, kejadian, orang yang akan kita berikan waktu dan tenaga untuk emosi negatif ini benar-benar sepadan? Rugikan jika kita mencurahkan waktu, pikiran emosi dan kebahagiaan kita untuk memusingkan hal-hal yang tidak sepadan sebuah eksperimen yang separuh berhasil di tahun 2011 jauh sebelum saya menemukan filosofi teras saya iseng melakukan sebuah eksperimen sosial dengan menyeret para followers saya di media sosial saat itu saya terinspirasi oleh sebuah episode di The Oprah Winfrey Show di mana Oprah Winfrey sang tuan rumah Menghadirkan bintang tamu seorang pendeta yang memiliki gerakan no complain, tidak mengeluh. Sang pendeta, Will Bowen, memiliki ide untuk membagikan gelang karet kepada jemaatnya untuk dikenakan di satu tangan. Kemudian jemaat diajak untuk tidak mengeluh selama 21 hari. Jika 21 hari dia sukses tidak mengeluh, maka gelang dipindahkan ke lengan yang lain dan periode 21 hari diulang kembali. Jika kemudian seseorang menyadari dirinya telah mengeluh sebelum 21 hari lewat, maka dia harus memindahkan gelang itu ke tangan yang lain dan menghitung ulang 21 hari dari awal. Sebagai seorang pengeluh profesional, saya cukup tertarik pada ide ini. Akhirnya, saya memutuskan untuk mencobanya sendiri tanpa gelang atau anting. Menyadari bahwa tidak mengeluh selama 3 minggu rasanya seperti menyuruh saya mendaki Gunung Everest dengan bermodal kutang doang, alias hampir tidak mungkin. Maka saya mencoba versi lite, ringan saja. Saya melakukan no complain week, belajar tidak mengeluh selama seminggu saja. Supaya termotivasi, saya juga mengajak teman-teman di media sosial untuk melakukannya. Eksperimen selama seminggu ini sangat menarik. Ada beberapa temuan pribadi selama melakukannya. Yang pertama, saya baru menyadari betapa seringnya saya mengeluh ketika saya berusaha menghentikannya. Situasi apapun bisa memicu saya untuk mengeluh. Mulai dari pekerjaan, urusan keluarga, sampai kehabisan stok kacang sukro di rumah. Selama seminggu itu, dengan susah payah saya berkali-kali menggigit bibir untuk tidak mengomel, mengeluh, dan ketika dengan sadar kita melawannya, barulah kita menyadari, selama ini kita sering banget mengeluh. Yang kedua, dalam waktu sesingkat itu, saya menyadari bahwa saya sebenarnya mampu untuk tidak mengeluh. Ketika kita mau berusaha menyadari kebiasaan selama bertahun-tahun, kita memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Pelajaran terbesar saya selama eksperimen seminggu itu adalah ternyata saya bisa mengendalikan keluhan saya agar tidak terjadi secara otomatis. Memang, beberapa kali saya gagal, tetapi secara keseluruhan selama seminggu itu saya jauh lebih tidak menjadi pengeluh. Bagaikan melatih otot dengan mengangkat beban, awalnya terasa berat, tetapi seiring otot kita beradaptasi dengan beban yang sama sehingga tidak terasa seberat yang dulu, maka kemampuan tidak mengeluh pun terasa semakin mudah. Selain itu, menghentikan keluhan di bibir terasa menjalar, sampai akhirnya kita juga mulai menghentikan keluhan saat masih ada di pikiran. Saat rasa jengkel mulai terasa, kita bisa menghentikannya langsung di pikiran dan mulai mengalihkan pikiran ke hal yang lain. Sesudah eksperimen No Complain Week berakhir, sayangnya perlahan saya mengalami kemunduran menjadi diri saya semula. Tanpa ada periode waktu yang ditentukan, Atau adanya goal tertentu, Saya pun berjalan mundur, Memburuk kembali ke diri saya yang lama, Sang pengeluh profesional. Bagi saya saat itu, Eksperimen ini adalah sebuah kesuksesan, Terlepas dari efeknya yang tidak bertahan secara permanen. Namun sekarang, Sesudah saya mempelajari filosofi teras, Saya baru menyadari bahwa eksperimen ini sebenarnya hanya separuh berhasil. Mengapa? Karena eksperimen ini hanya menghentikan perilakunya, mengeluh, tetapi tidak dengan serius mengidentifikasi dan menghentikan akarnya. Tentunya tidak ada yang salah dengan menghentikan perilaku ekspresi mengeluh, tetapi sekarang saya menyadari bahwa ini adalah solusi separuh. Bagaikan genteng bocor yang meneteskan air terus-menerus ke dalam ruang tamu, sekadar menghentikan ekspresi mengeluhnya adalah seperti menadah tetesan air dengan ember, atau sekadar melapis plafon dengan lapisan anti-air tanpa mengganti gentengnya. Bagi saya sekarang, stoisisme melengkapi separuh yang hilang tadi. Mengeluh datang dari pikiran, interpretasi kita akan apa yang terjadi di hidup kita, dan keluhan merupakan simptom, gejala dari pola pikir irasional yang datang dari dalam. Kita tidak hanya harus menggigit bibir, tetapi juga mengubah pikiran dan interpretasi kita atas peristiwa tersebut. Kita tidak hanya melawan air bocoran genteng, tetapi kita juga memperbaiki sumber kebocoran di gentengnya. Fix the source of the problem. Perbaikilah langsung di sumber masalahnya. Dalam hal ini, pikiran kita sendiri. Seeing from other people's perspective. Suatu hari, Maya melihat sahabat dekatnya Nisa mukanya cemberut. Maya, kenapa lo? Nisa, HP gue ilang me. Jatoh di jalan kayaknya. Kesel banget gue. Kok gue bego banget ya? Maya, ya udah Nis, ihlasin aja. HP bisa dibeli lagi lah. Nisa, hu hu hu hu, tapi gue sedih banget me, dan rasanya mau marah-marah terus ke diri gue sendiri, ceroboh amat. Maya, ya udah, sini-sini, puk-puk. Coba kita bayangkan skenario tersebut. Saat Maya mendengar soal musibah yang menimpa Nisa sahabatnya, apakah Maya akan bereaksi lebay? Apakah Maya akan berguling-guling di tanah, menjerit-jerit ke langit, bertanya pada Tuhan mengapa sahabatnya Nisa harus menerima azab demikian berat? Rasanya tidak kan? Mungkin Maya akan berusaha keras untuk terlihat simpati kepada sahabatnya. Tetapi rasanya lebih mungkin Maya akan hanya sedikit terlihat prihatin dan tidak sampai meratapi hidupnya sendiri. Reaksi ini tentunya berbeda dengan Nisa yang tertimpa musibah itu. Dia mungkin akan bete berhari-hari, mungkin sedih sekali karena HP itu cukup mahal, dan Nisa takut memberitahu orang tuanya soal itu. Dalam filosofi teras, ada ekserkise menarik. Jika suatu hari Maya juga kehilangan HP-nya, bisakah dia bersikap setenang seperti saat dia mendengarkan cerita Nisa tadi? Filosofi teras mengajarkan bahwa cara kita menyikapi musibah yang menimpa orang lain haruslah sama dengan cara kita sendiri bersikap saat kita yang tertimpa musibah yang sama. Karena secara objektif, musibah yang menimpa adalah sama, maka seharusnya responsnya pun sama, terlepas kita adalah korban atau pengamat. Dalam contoh Maya dan Nisa, Stoicisme akan berkata bahwa secara objektif, HP milik Nisa tidak bernilai lebih rendah atau lebih tinggi dari HP milik Maya di luar faktor harga rupiah. Maka, adalah aneh jika Maya meratapi kehilangan HP-nya lebih dari Maya meratapi hilangnya HP Nisa. Konsep, perlakukan musibahmu sama seperti kamu memperlakukan musibah orang lain, ini rasanya salah satu konsep tersulit dalam filosofi teras. Rasanya cukup sulit dilakukan secara emosional. Karana ada perbedaan status sebuah benda ketika ia menjadi milik orang lain dibandingkan milik sendiri. Akan tetapi, tidak bisa disangkal ada logika yang mengagumkan di sini. Jika kita kehilangan HP dan menangis meraung-raung, maka seharusnya kita melakukan hal yang sama jika yang hilang adalah HP orang lain. Milik saya tidak menjadikan sebuah HP lebih bernilai dibandingkan milik dia sinilah Stoisisme berusaha mengingatkan kita untuk tetap objektif dalam menilai segala sesuatu. Lalu, karena umumnya kita relatif lebih tidak sedih mengenai orang lain kehilangan sesuatu daripada diri sendiri kehilangan sesuatu, konsekuensinya ada dua, antara kita harus lebih sedih mengenai orang lain kehilangan suatu hal, belajar menambah empati pada musibah orang lain, atau kita harusnya belajar lebih rasional dan objektif menyikapi musibah diri sendiri. Kalau praktik konsep ini terasa sulit untuk hal-hal yang relatif sepele, seperti kehilangan benda. Bayangkan jika kita harus menerapkannya ke peristiwa hidup yang lebih besar. Sikap kita terhadap orang lain yang sedang berduka atas kehilangan anaknya harusnya sama dengan duka kita saat kehilangan anak kita sendiri. Karena nilai nyawa anak kita tidak lebih tinggi dari nilai anak orang lain, selain perbedaan status bahwa yang satu adalah anak kita. Dalam penerapan di musibah yang lebih besar. Rasanya sulit sekali kita melakukannya. Logilah ya, ya jelas gue lebih sedih kehilangan motor, mobil, rumah, keluarga gue sendiri daripada motor, mobil, rumah, keluarga orang lain dung. Namun, konsep ini tetap penting untuk direnungkan, karena mencoba menempatkan musibah dalam perspektif baru yang lebih seimbang, dengan harapan dampak musibah tersebut bisa dikurangi. Memang, penerapannya di masalah-masalah sepele lebih mungkin dan lebih berguna. Karena tanpa sadar, kita terlalu banyak memberikan waktu dan tempat untuk masalah-masalah yang tidak akan kita besar-besarkan jika terjadi pada orang lain, seperti kehilangan HP. Ketika dengan teknik ini kita menyadari bahwa kita mungkin membesar-besarkan masalah yang sepele, semoga kita bisa kembali memprioritaskan energi kita dengan benar. If you can be with the one you love, it is not the man who has too little, but the man who crave more, that is poor. Seneca Letters Bagi of Stoa, konsep kaya dan miskin memiliki persepsi subjektif dan lebih dari sekadar urusan jumlah deposito, properti, atau investasi saham. Mana yang lebih penting? Seseorang memiliki harta benda yang banyak atau seseorang yang merasa kaya dengan apa yang telah dia miliki? Seseorang bisa saja memiliki harta benda begitu banyak, tetapi selalu resah karena merasa tidak mencapai peringkat orang-orang terkaya se-Indonesia. Sementara itu, Ada orang lain yang tidak bisa dibilang kaya raya, bahkan tergolong sederhana, tetapi dia merasa sangat cukup dan puas dengan apa yang dimilikinya, tidak merasa kekurangan. Bagi filosofi teras, orang kedua inilah yang benar-benar kaya. Sesungguhnya yang miskin bukanlah dia yang memiliki harta terlalu sedikit, tetapi dia yang masih menginginkan lebih, ujar Seneca, Letters from a Stoic. Bagi saya, hal ini bukan untuk disalahartikan sebagai anti ambisi. Ingatlah bahwa sebagian of Stoa Adalah pedagang Atau datang dari latar belakang Keluarga kaya raya Kita boleh saja Mengumpulkan harta dan kekayaan Tetapi selalu ingatlah bahwa itu semua Diluar kendali kita Dan bisa direnggut sewaktu-waktu Sehingga kita Tidak terlalu atacet Pada kekayaan Lalu Kita juga diingatkan Untuk mengendalikan Keinginan mengejar kekayaan Tanpa henti Untuk bisa merasakan Cukup Dengan apa yang Sudah kita miliki Dengan ini Kita mencegah kekayaan menjadi majikan yang menjadikan kita budak mereka. Amor Fatih. Lebih dari sekadar urusan harta kekayaan, filosofi teras memperluas terapan prinsip di atas ke dalam momen hidup yang lebih besar. Apakah kamu detik ini juga sedang merasakan menginginkan hidup yang berbeda? Misalnya, seandainya saja gue nggak harus berada di kereta penuh sesak orang saat ini. Seandainya saja gue masuk ke sekolah idaman. Seandainya saja gue punya orang tua yang lebih keren. Seandainya saja gue punya teman-teman yang lebih cool dari yang sekarang. Seandainya saja, seandainya saja. Di mata stoicisme, pikiran-pikiran menginginkan alternatif dari situasi hidup kita sekarang adalah tirani. Setiap detik kita menginginkan sedang berada di tempat lain, situasi lain, dan segala wisvu thinking lainnya, maka kita telah dirampok dari kesempatan untuk menikmati dan mensyukuri masa kini, detik ini. Ingat bahwa Stoisisme melihat seluruh alam semesta sebagai sebuah keteraturan dan keterkaitan segala hal. Artinya, seluruh hidup kita sampai saat ini sudah terjadi menuruti rantai peristiwa dan hukum alam. Kita bisa memilih melawan dan menyangkal masa kini, yang artinya kita melawan alam, atau kita bisa belajar menerima masa kini, present, bahkan mencintainya. Stoisisme mengajarkan lebih dari sekadar ikhlas menerima keadaan saat ini tetapi justru sampai sungguh-sungguh tulus mencintainya. Jangan menuntut peristiwa terjadi sesuai keinginanmu, tetapi justru inginkan agar hidup terjadi seperti apa adanya, dan jalanmu akan baik adanya. Epictetus, Discourses. Saat saya membaca kutipan di atas, ini rasanya nasihat yang sulit dicerna dan dipahami pada awalnya. Ekstremnya, saat kita kecopetan, tidak cukup untuk sekadar menerima dan ikhlas bahwa kita kehilangan dompet, HP, dan semua kontak kita. Epictetus bahkan menyarankan agar kita menginginkan hal ini terjadi. Hore. Gue kecopetan. Emang ini yang gue tunggu-tunggu. Absurd. Gila. Kalau kita mengingat pembahasan sebelumnya bahwa semua peristiwa eksternal pada dasarnya netral dan baik atau tidaknya semua bergantung pada interpretasi kita, maka mungkin Epictetus tidak segila itu. Kita sebenarnya mampu mengingini lebih dari sekadar ikhlas menerima peristiwa hidup apapun. Tidak ada yang berkata ini mudah, tetapi ini mungkin. Dalam contoh kecopetan, kita bisa menginterpretasi bahwa ini ujian terhadap kesabaran. Atau, ini alasan beli dompet, HP baru. Atau, ini kesempatan belajar mengurus kehilangan benda berharga, siapa tahu bermanfaat untuk keluarga, teman dekat kita kelak, dan lain-lain. Saat kita bisa melihat sebuah musibah sebagai kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik, maka, menginginkan peristiwa ini terjadi, menjadi lebih bisa dipahami. Sekilas mungkin ini terdengar seperti, delusi terencana, tetapi sesuatu disebut delusi ketika bertentangan dengan realitas, misalnya, kalah pilkada tetapi masih ngotot mengaku menang. Nasihat epik tidak mengubah realitas yang terjadi, kecopetan, Tetapi hanya mengubah pemaknaan atau narasi yang kita berikan atas peristiwa tersebut. Filosofi teras mengatakan semua kejadian bisa menjadi kesempatan melatih virtue, arete, kebajikan, keberanian, kebijaksanaan, keadilan, dan menahan diri. Kita bisa memilih antara, gue kecopetan dan ini musibah dan gue nggak pengen hal ini, atau gue kecopetan tapi ini udah kejadian dan bisa gue jadikan pelajaran. Bahkan jadi kesempatan untuk memperbaiki diri, belajar ikhlas dan lain-lain. Formula untuk keagungan, greatness manusia adalah amor fati, yaitu tidak ingin apapun menjadi berbeda, tidak ke depan, tidak ke belakang, tidak di sepanjang keabadian. Tidak hanya sekadar menanggung yang memang harus dijalani, tetapi mencintainya. Friedrich Nietzsche, amor fati adalah bahasa Latin yang diterjemahkan menjadi love of fate atau mencintai takdir. Di tengah-tengah proses penulisan buku ini, saya mengalami musibah kecil. Suatu hari, saya menghadiri sebuah lokakarya bersama klien. Acara tersebut diadakan di sebuah restoran dengan desain yang artistik di Jakarta Selatan. Saking artistiknya, sampai lantai saja dibuat tidak rata. Ada satu dua undakan di sana sini. Sudah bisa diduga apa yang terjadi pada seseorang dengan keseimbangan minus seperti saya. Saat di tengah lokakarya. Saya berjalan ke arah toilet dan tidak melihat adanya undakan di lantai. Jatuhlah saya disertai bunyi kreh. Saat terjatuh, rasa malu saya lebih besar dari rasa sakit saya, maklum, sedang ada klien, dan dengan gagah berani saya tetap jalan ke toilet walau sedikit terseok. Kemudian, saya tetap pede melanjutkan lokakarya. karya. 30 menit kemudian, di daerah sekitar mata kaki saya mulai terasa nyut-nyutan. Satu jam berlalu dan bengkak di kaki saya semakin membesar. Dalam hati saya sudah menduga bahwa ini pasti keseleo, sprain uncle. Ketika rasa sakit sudah tak tertahankan, saya menyerah dan akhirnya pergi ke instalasi gawat darurat, IGD, di rumah sakit terdekat. Sesudah dicek dokter jaga dan difotoronsen untuk memastikan tidak ada tulang yang patah. Akhirnya saya divonis ke seleo dan harus minum obat anti sakit serta mengurangi mobilitas karena kaki harus diistirahatkan dan dibebat. Di ruang IGD tersebut, sambil menunggu penyelesaian proses administrasi, saya menatap kaki yang bengkak bagaikan talas Bogor dengan emosi campur aduk. Jujur, saya sudah sempat merasa jengkel dan bodoh mengapa saya bisa tersandung. Ditambah lagi, masih ada rasa malu bahwa ini terjadi di acara klien. Di atas itu semua, Ada rasa kesal karena selama beberapa hari ke depan pasti saya akan berjalan terlatih tatih, bahkan mungkin harus menggunakan tongkat. Saat pikiran-pikiran itu mulai melintas, akhirnya terpikir juga oleh saya, bagaimana saya bisa mengaplikasikan stoicisme di dalam situasi ini? Sebagai seseorang yang sedang menulis mengenai stoicisme, peristiwa ini bagaikan ujian langsung apakah saya bisa mempraktikkan apa yang saya baca dan tuliskan. Yang pertama, Saya menghentikan arus pikiran dan emosi negatif yang mulai timbul, langkah, stop. Kemudian, saya mulai memisahkan fakta dan interpretasi. Faktanya, saya tersandung dan keseleo. Jika saya mulai merasa ini sebuah kesialan, ini sudah interpretasi, value judgment saya sendiri. Akhirnya, dengan susah payah saya mulai mencoba mengendalikan interpretasi saya, langkah, ting dan ases, kira-kira seperti ini. Saya keseleo. Karena kesandung. Sudah, tidak perlu diributkan dan dipikirkan terus-menerus kenapa ini bisa terjadi. Apa yang sudah terjadi ya terjadilah. Saya bisa menginterpretasikan ini sebagai hal yang lumrah. Mungkin ribuan orang sudah pernah mengalami kesleo. Apa istimewanya? Mengapa hal ini tidak boleh terjadi pada saya? Apa manfaat yang bisa saya tarik dari kejadian ini? Yang pertama, sebagai ujian terhadap kesabaran saya menanggung rasa sakit fisik. Toh ini hanya keseleo, bukan kondisi medis yang lebih berat. Kedua, sekarang saya bisa empati kepada orang lain yang mengalami hal yang sama. So far so good. Perlahan, dialog internal ini membuat saya lebih tenang dan mulai bisa menerima keadaan ini tanpa harus mengutuk diri sendiri. Langkah, respon. Kemudian, saya teringat dengan prinsip Amor Fati. Barulah saya menyadari betapa sulitnya ajaran yang satu ini. Bisa menerima sebuah musibah yang terjadi kepada kita rasanya sudah sebuah pencapaian tersendiri. Tetapi, mencintai musibah ini bagaikan kejadian yang sudah didamba-dambakan. Seperti kata Obelix, tokoh komik Asterix, orang-orang Romawi memang gila. Walaupun terasa absurd untuk mencoba mencintai musibah, tetapi saya mencobanya juga. Anehnya, perlahan saya bisa merasakan bahwa ide ini tidaklah seabsurd itu. Saya memang tidak berubah drastis menjadi gembira atas keadaan tersebut, inilah yang selama ini kudamba, keseleo, apalagi setiap kali kaki terasa nyeri saat harus naik tangga atau tidak sengaja diinjak anak saya yang masih berusia 17 bulan. Namun, saya menyadari bahwa sangat mungkin menggeser perasaan saya terhadap keseleo ini sedikit lebih jauh lagi, lebih dari sekadar ikhlas, bahwa mungkin saya merasa mulai menyukainya, walaupun tidak sampai tahap sadomasochis tentunya. Minimal, Saya bisa mulai mentertawakan situasi ini dan juga mentertawakan saya sendiri. Coba renungkan kondisi hidupmu sekarang ini. Sebagian pembaca sedang merasa bahagia dengan kondisinya sekarang, good for you. Namun, sebagian pembaca lagi mungkin berharap kondisi hidupnya berbeda dari yang sekarang. Bagi kamu yang masuk dalam kelompok ini, bisakah sedikit saja merenungkan, mungkinkah gue mencintai kondisi gue saat ini? Jangan terlalu cepat dijawab. Penderitaan gue saat ini terlalu berat. Tidak mungkin gue bisa mengharapkan terjadi. Berikan waktu sedikit saja untuk dipikirkan. Tidak ada yang bisa menghentikanmu untuk memutuskan mencintai hidupmu. Saat ini, hari ini, detik ini, masa lalu sudah mati. Jika filosofi teras memiliki perspektif yang cukup tegas terhadap masa kini, present, bisa terbayangkankan bagaimana para filsuf stoa menyikapi masa lalu? Benar. Masa lalu sudah benar-benar masuk kategori di luar kendali. Tidak ada celah sama sekali untuk keluar dari situ. Masa lalu sudah mati semati matinya. Kecuali kamu menemukan mesin waktu, saya bhayu to the pas. Maka, menyesali masa lalu, regret terus-menerus memikirkan, seandainya saja gue waktu itu begini atau begitu, adalah hal irasional, tidak masuk akal, dan tidak didukung oleh filosofi teras. Sebagian mungkin memakai alasan. Bukankah kita harus belajar dari kesalahan masa lalu? Setuju banget. Akan tetapi, kita harusnya bisa menarik garis antara belajar dari kesalahan masa lalu dan terobsesi terus dengan masa lalu, gagal move on. Jujur saja, banyak dari kita, termasuk saya, yang masih kadang-kadang menyesali masa lalu. Menyesali tindakan, perkataan kita, atau orang lain, coba dulu dia tidak berkata, berbuat begitu. Apapun itu, jika sudah di masa lalu maka tidak bisa diubah lagi. Sudah selesai. Sama dengan sikap kita menghadapi masa kini di atas, maka stoicisme juga mengajarkan kita untuk mencintai masa lalu kita, bahkan yang kita anggap pedih sekalipun. Kita bisa belajar darinya dan merencanakan yang lebih baik untuk ke depannya, tetapi masa lalu itu sendiri telah terjadi dan bagaimana kita menyikapinya sepenuhnya di bawah kendali kita. Tidak ada yang perlu disesali. Semua terjadi mengikuti keteraturan dan hukum alam, natur. Bisakah kita tidak hanya menerima masa lalu, tapi bahkan mencintainya? Intisari bab enam. Kekhawatiran dan kecemasan kita lebih banyak yang akhirnya tidak terjadi. Premeditatio malorum adalah teknik memperkuat mental dengan membayangkan semua kejadian buruk yang mungkin terjadi di hidup kita di hari ini dan kedepannya. Perbedaan premeditatio malorum dan kekhawatiran tidak beralasan adalah dalam premeditatio malorum kita bisa mengenali peristiwa di luar kendali kita dan memilih bersikap rasional. Manfaat lain dari premeditatio malorum adalah membantu kita mengantisipasi peristiwa buruk jika terjadi, dan karenanya tidak terlalu terkejut jika benar-benar terjadi. Hubungan kita dengan rezeki adalah pengguna atau peminjam. Kita harus selalu siap ketika segala rejeki dan keberuntungan kita diminta kembali oleh Dewi Fortuna. Ada banyak hal-hal negatif dalam hidup ini yang sebenarnya remeh dan tidak perlu dibesar-besarkan, ketimun pahit. Saat kita mendapat musibah besar dan kecil, bayangkan bagaimana kita akan bersikap jika ini menimpa orang lain. Orang yang benar-benar kaya adalah dia yang merasakan cukup. Orang yang benar-benar miskin adalah dia yang masih mengingini lebih. Amorvati. Cintailah nasib apa yang telah terjadi dan sedang terjadi saat ini. Wawancara dengan Lia at Salsabila. Kita sebenarnya sama, ngapain sih berantem hanya karena politik? Saya tertarik untuk mewawancara Lia sejak berteman dengannya di media sosial. Selain sosoknya sebagai pengusaha media perempuan yang sukses, Lia juga kerap menjadi pembicara di banyak acara seminar pelatihan perempuan. Namun, yang lebih menarik lagi... Lia menaruh di profil akun Twitternya sebagai Astoi. Penasaran karena jarang sekali menemui orang Indonesia yang mengaku sebagai seorang stoa, saya pun meminta kesempatan mengobrol dengan beliau. Berikut kutipannya. Hai Lia, apa aktivitas sehari-harinya sekarang? Gue adalah founder tiga perusahaan konten dan media, nulisbuku.com, storial.co, dan Zeta Media. Sekarang gue chief content officer di Zeta. Gue udah nulis lebih dari 30 buku sejak 2005. Dua buku terakhir adalah biografi orang terkenal. Gue memang punya ketertarikan mengenai kisah orang lain. Kuliah gue teknologi, jadi gue senang menggabungkan stories dengan teknologi. Personally, gue juga build personal branding. Bagaimana awal mula bertemu Sikitar Sekitar 3 tahun yang lalu gue lagi liburan di Italia dengan my best friend. Saat jalan-jalan di sekitar Roma Gue masuk ke sebuah toko buku kecil. Hanya sedikit buku yang dipajang dan dijual di situ. Gue iseng-iseng mengambil sebuah buku. Itu adalah bukunya Marcus Aurelius, Meditations. Gue iseng, ini apaan sih? Terus gue baca. Gue baca dikit, ternyata bagus banget nih. I can relate. Jadi gue beli. Dalam perjalanan, setiap capek, gue duduk dan baca. Saat itu gue lagi LDR, Long Distance Relationship afhubungan jarak jauh, pacar gue di Amerika. Gue lagi stres, karena saat itu pacar gue lagi, menghilang, sedang ada masalah. Saat gue stres gak tahu what to do, pas gue baca meditations, gue berasa kayak, diingetin banget. Dari dulu gue tuh emang udah lempeng. Gue stoik dari dulu, tapi gue gak tahu. Gue ikutan tes yang menyatakan bahwa gue terlahir sudah mentally stable. Dari dulu orang lain udah stres kayak gimana, tapi gue ya lempeng. Masalahnya kalau terlalu lempeng kan gue jadi dingin. Pas gue baca meditations, wah ini gue banget. Gue enggak tahu bahwa selama ini gue stoik. Sekarang ada namanya untuk sifat ini. Gue bahagia banget. Ternyata nothing is wrong with me. Haha. <laughs> Karena tertarik, gue googling. Gue baru tahu kalau Marcus ini menulis jurnal. Dia seorang kaisar tetapi menyempatkan waktu setiap hari menulis jurnal untuk dirinya sendiri. Tiap gue baca meditations, selalu ada hal berbeda yang gue tangkep. Gak pernah bosen, gue biasanya gak pernah baca satu buku sampai dua kali. Buku ada miliaran di dunia, masak gue baca dua kali, tapi meditations gue jadiin Bible selalu balik ke situ. Yang khususnya mengena untuk gue adalah tulisan dia tentang batu. Batu yang dilempar ke udara tidak lebih baik atau lebih buruk jika naik ataupun turun. Kita kan kalau lihat batu tadi gak ada perasaan apa-apa. Ya hidup seperti itu, naik turun mengikuti hukum alam. Ada yang lain lagi, seperti saat bangun pagi harus mengharapkan di hari itu akan ketemu orang akan kasar, bohongin lo, dan lain-lain. Ada yang lucu juga, kalau lo makan ketimun, ketemu yang pahit ya dibuang. Make sense sih, ternyata. Sejak zaman tahun 300-400M, Sudah ada ketimun yang pahit. Kalau ketemu, ya buang aja. Bener juga. Hahaha. The good and the bad of life gue udah aware dan sudah bisa accept. Itu ajaran stoicisme yang selalu gue bawa. Dari sebelum gue baca meditations, Gue juga sudah journaling. Gue penulis jurnal pribadi. Gue nulisnya gratitude journal. Semua hal yang bisa gue syukurin. Gue punya buku khusus untuk itu. Sebentar lagi gue akan menerbitkan gratitude journal bersama Gramedia, sehingga membantu orang lain bisa menulis jurnal syukur mereka sendiri. Kapan menulis jurnal bersyukur ini? Setiap pagi, untuk mensyukuri hari kemarin. Kalau gue lagi ada kejadian luar biasa, misalnya putus, gue bisa journaling di setiap menit gue merasakan yang tidak nyaman. Langsung dituangkan. Untuk itu ada bukunya beda lagi. Makanya berat tas gue, hahaha. Ada kata-kata Marcus Aurelius yang bisa jadi dasar untuk gratitude journal juga. Jangan mimpiin sesuatu yang kamu gak punya. Tapi reflect the greatest blessing that you have. Kalau kita memiliki sesuatu, ada kemungkinan barang itu hilang. Jangan mikir bahwa hal yang kita miliki tidak akan hilang selamanya. Expect everything. Gue ada metode rewrite yang sedang gue ajarin. Menurut gue, hidup itu seperti cerita. Kalau di novel ada plot. Misalnya, The Lord of the Rings. Lomo mau cincin? Ajaib? Gak. Gak mau. Terus terpaksa mau. Terus berantem kalah. Ketemu mentor. Diajarin. Terus akhirnya menang. Hidup kita seperti cycle itu. Kita hanya perlu aware kita sedang berada di mana di dalam plot itu. Misalnya, gue lagi di fase di mana gue nolak-nolakin tantangan hidup. Gue bagaikan disuruh cari cincin, tapi menolak. Akhirnya hidup gue stuck di situ-situ aja. Gue harus menyadari hal ini dulu. Gue identify kenapa gue tolak-tolakin dan hidup gue gak jalan. Kemudian gue harus menulis kembali versi hidup gue yang gue inginkan agar hidup gue moving forward. Apakah ada yang berubah sejak menemukan stoicism? Bagi gue ini sifatnya confirming my belief. Kadang jika tidak tahu pasti, apakah gue bener gak sih memiliki sifat kayak gini? Jangan-jangan gue dingin nih karena beda dengan yang lain. Orang lain suka baper gitu gue biasa aja jangan-jangan gue berhati es sekarang gue tahu namanya apa dan praktiknya bisa membantu kita banyak misalnya ketika gue lagi stres mikirin mantan gue ini membantu banget supaya gue gak terlalu stres jadi reminder dan pegangan gue apa prinsip stoicisme yang menjadi pegangan saat masa sulit bersama mantan jangan bilang it is bad luck that it happens to me sial banget gue mengalami ini tapi bilang, It is good luck that although it happens to me, I can bear it without pain. Beruntung banget gue, walaupun mengalami ini, tetapi bisa gue jalani tanpa sakit, hancur. Gue tetap bisa belajar dari apapun kejadian yang menimpa gue. Gue gak perlu sampai remuk karenanya. Yang lain, universe, your harmony is my harmony. Noting in your good time is too early or too late for me. Semesta, apa yang selaras bagimu pastilah selaras bagiku. Apa yang baik menurut waktumu tidak akan terlalu cepat atau terlalu lambat bagiku. Jadinya, harusnya lo percaya aja sama the whole process. Kalau seseorang emang bukan buat gue, ada yang lebih bagus pasti. Fakta bahwa Marcus Aurelius seorang kaisar, kalau zaman sekarang Presiden Kalia, dia pasti banyak stresnya. Toh dia take time untuk menulis juga dan dia masih mau berusaha naik menjadi lebih baik lagi. Sekarang kan zamannya, milenial, menurut Lia. Ajaran purba ini masih relevan gak dengan generasi ini? Masih. Yang gue tangkep dari stoicisme adalah, santai aja. Ada timun pahit buang aja. Ada jalan rusak belok aja. Jangan dibikin stres. Jangan dibikin susah. Menurut gue banyak banget di kompleksitas hidup sekarang hal-hal kecil yang bisa bikin orang stres, karena dia gak bisa melihat big picture-nya. Contohnya, duh, follower gue cuma seratus gak nambah-nambah. Atau, Kemarin gue gwe dianfollow sama si ex, kita mungkin ketawa dengernya, tapi bagi sebagian orang ini penting. Gue kasih tau, kemereka, look at the big picture. Kalau lo tahu lo mau ngapain dalam hidup lo, yang kayak gini-gini gak penting lagi untuk diperhatiin. Dan the ability to just brush off, mengesampingkan problem itu no. Satu skill yang dibutuhkan saat ini, elo jago data analitik, tapi sering stress, ya ga efektif juga. Tapi juga bukan berarti menjadi tidak peduli, tapi pedulilah pada hal penting. Sekarang banyak orang terlalu memedulikan media sosial dan orang-orang yang gak penting dalam hidup mereka. Salah menurut gue, ribet aja jadinya hidupnya, gak maju-maju, muter aja di situ. Contoh lain, soal jodoh. Banyak orang stuck di relationship yang tidak membangun diri mereka, hanya karena takut gak dapat lagi misalnya. Contoh nyata lagi nih, baru saja terjadi pagi ini. Mbak gue minta maaf karena baju gue kesetrika sampe bolong. Panjang nih minta maafnya diwa whatsapp. Jangan marah ya mbak, tulisnya. Gue bilang, gak apa-apa, buang aja. Itu stoik banget kan, hahaha. <laughs> Pada saat gue beli baju atau apapun, gue udah tahu kalau ini bisa rusak, bisa ilang suatu hari. Orang-orang sekitar gue heran, kok gue gak marah? Orang lain pasti ngomel dulu kan? Gue gak merasa ada kebutuhan untuk ngomel. Yang penting apakah dia belajar dari kesalahannya, dan lain kali dia akan lebih hati-hati. Pernah menerapkan prinsip stoicisme untuk tantangan yang berat? Beberapa tahun lalu gue melepas jilbab. Kebayangkan gue dibully seperti apa di Instagram, dan gue bisa melihat di Google orang penasaran searching kenapa gue lepas jilbab. Kata kunci, oli lepas jilbab jadi begitu populer. Jadi pendekatan stoik gue adalah dengan menulis blog dengan judul oli lepas jilbab supaya nambah traffic. Kemarin banget ada sahabat yang menulis nyindir gue pakai tulisan fiksi dan nama gue ditulis pula di tulisan itu. Dia minta restu untuk publish tulisannya. Gue bilang jangan lupa kasih link ke Instagram gue ya, hahaha. <laughs> Bagi gue stoa itu sama dengan walls. Kalau soal menjadi entrepreneur, apa yang bisa diterapkan dari stoicisme? Mungkin rejection ya. Kalau lo menjadi entrepreneur, pasti berhubungan dengan jualan. Kalau kita menawarkan sesuatu, orang bisa bilang nggak sama kita. Kalau setiap kalau orang bilang nggak, kita bapernya tiga hari. mau sampai kapan? Kalau orang bilang nggak, ya jangan take it personally. Elo gak mau jualan gue. Ya udah, next sama kayak saat entrepreneur mencari funding, jangan baper, gitu. Stoisisme mengajarkan kita supaya tidak baper, karena kita tahu kemungkinannya. Saat saya datang ke kamu, investor, dan kamu punya fun, ya jawabannya cuma dua iya, dapat funding, atau enggak? Kalau iya, oke, okay. kalau enggak, ya oke okay juga. Bisa, menghadapi rejection itu bagus untuk entrepreneur, jadi kita tetap center. Tidak dikit-dikit baper, begitu juga soal di komplain pembeli. Ya, kita belajar apa yang bisa diambil dari situ. Jangan abis kena komplain langsung kayak mau tutup toko besok. Aduh gue kayaknya gak bakat dagang nih. Karena seumur hidup lo akan menghadapi orang-orang yang negatif, yang betein, yang nipu lo. Itu pasti ada. Kalau di metode rewrite tadi, itu masuk dalam cerita hidup lo. Coba, sinetron mana yang gak ada orang jahatnya. Pasti ada. Kalau dalam cerita hidup lo, Lo sudah sadar sebagai pemeran utama hidup lo, gue pasti akan punya sahabat, mentor, dan ada musuhnya. Pasti ada gagalnya, dan pasti ada bagian di mana gue berhasil. Kalau sadar lo ditipu, misalnya, berarti gue harus gimana supaya move ke next step-nya. Menjadi pengusaha juga butuh mengambil keputusan dengan kepala jernih. Kalau running your own business pasti banyak masalah kan, tapi harus fokus pada solusi. Bukan malah menyalahkan karyawan. Langsung solusinya apa, dan bagaimana biar tidak terjadi lagi. Kalau kita marah-marah ada ilusi ego kita sudah terpenuhi. Padahal kita hanya buang sampah, bahkan ke orang yang salah mungkin. Topik berikutnya, soal sosial politik. Tentunya Lia menyadari banyak yang jadi sensitif, atau terpecah karena sosial politik. Ada yang bisa diterapkankah dari stoicisme? Pemahaman bahwa we are in this together. Kita sebenarnya sama, ngapain sih kita berantem hanya karena beda politik. Kita semua kebakaran jenggot, karena gue merasa gue Jawa, lo Batak. Atau gue Muslim, lo Kristen. Ada ilusi perbedaan di situ, padahal kita semua datang dari sumber yang sama. Kita melupakan sifat universal kita. Media sosial juga bikin pusing lagi. Misalnya zaman Pilpres dulu, ada seleb-seleb yang mengusung berita-berita positif Prabowo dan begitu juga dengan Jokowi. Kalo kita empati dengan sudut pandang mereka, ya yeah, makes sense juga sih. We are not as good as we told, and they are not as bad as we to. Jadi, tergantung perspektiv masing-masing. Understand each other version of the story, dan menerima bahwa orang yang berbeda memiliki realita yang berbeda. Twitter, at Salsabila. Instagram, at Salsabila. Intisari wawancara dengan Lia. Santai saja, jangan memusingkan hal-hal yang tidak perlu. Jangan biarkan media sosial dan penghuninya mengambil terlalu banyak perhatian kita. Stoisisme sangat relevan bagi entrepreneur, pengusaha dalam menyikapi kegagalan dan penolakan. Jangan biarkan politik dan ilusi perbedaan memecah belah kita. Lanjut Part 9